Mitra bisnis, menurut Kwi Kiyanggi, meski sekarang ini sistem demokrasi, ketatanegaraan, dan partai-partai tengah kacau dan tidak lagi memiliki kejelasan, namun sebagai warga negara, ia tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang untuk mendukung serta memilih calon-calon pimpinan negara yang berasal dari partainya, yang berdasarkan sejarah berdirinya telah mengusung platform nasionalis untuk kepentingan persatuan serta masa depan bangsa. Untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini segera kita berbincang dengan quick Yianggi. Baik Pak quick selain partai berbasis nasionalis, saat ini ada pula partai politik yang berdasarkan sejarahnya memang mengusung platform agama. Apa pendapat bapak? Nah itu itu kan tidak ada, ada agama yang benar-benar sebetulnya partai yang atas dasar agama itu dulu ureanya adalah Bung Karno mengurekannya itu. yang menyinari dia yang membeli nilai nilai moral itu adalah agamanya ya kan sekarang tidak sekarang partai yang berdasarkan Islam terjadi jadi daging sapi gitu kan lantas apakah agama memang bisa menjadi platform di tengah bangsa yang memiliki keragaman seperti Indonesia agama? Oh, oh, bisa bisa uh, platformnya itu tidak platform uh, kalau yang ekstrim pun, uh, contoh yang ekstrim pun ada Partai Islam yang mengatakan harus menjadi negara Islam, undang-undang bukan undang-undang biasa tapi syariah Islam. Tetapi banyak partai Islam yang tidak begitu, yang yang sebetulnya luas sekali, teknokratik, akan tetapi yang dipegang moralnya gitu, moralitasnya. Nah, seperti apa misalnya kondisi ideal dari partai-partai berbasis agama di masa awal berdirinya bangsa kita saat itu, Pak Kuik? Seperti misalnya uh, coba zaman-zaman zaman Bung Karno dulu, waktu baru ada Republik zaman Bung Karno yaitu luar biasa. Muhammad Mohammadrum seperti apa? Masumi seperti apa? Intelekt semua hebat-hebat. ada PNI, ada Masumi, ada PSI. segala itu kan jelas sekali mereka semua punya platform. Oh. Semuanya mempunyai sedikit banyak mempunyai aliran yang dinamakan ideologi. So mereka mendekatinya dari keyakinan masing-masing, kan? Ada semua itu. Karena apanya, nggak ada apa-apanya, Demikian kuikian, G. Benny Rahmadi, FM.